Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu khalaqakum min nafsi wahidah.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 Al Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Salihin. Qala wa anni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala innaha satakunu ba'di atharatun و أمورا تنكرونها قلوا يا رسول الله فما تأمرنا قل تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق <عَلَيْه> kemudian hadis berikutnya Kata wan Abu Yahya Usaid ibn Hudaib radhiyallahu anhu, "Ana rujulan min al Ansar. Kata, 'Ya Rasulullah, ala ta'stimiluni kama istamalta fulanan. Fakata inna kum setalqouna bagi atharatan. Fasbiru hatta talqouni ala alhud. Mufakatun 'alaih. Al Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan dua hadis. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua hadis dari Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Kedua hadis ini ditempatkan di dalam babus Sober bab yang membahas tentang masalah atau terkait dengan masalah kesabaran oleh al-imam an-nawawi rahimahullah karena kandungan hadis ini diantaranya memerintahkan kita untuk bersabar ketika menemui peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam hadis ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innaha satakunu ba'di atharaton. Sesungguhnya akan tiba, akan ada sepeninggalku nanti atharaton. Orang-orang ataupun para pemimpin yang egois. Asaratun ya. disebutkan di sini. Al-Infiradu Bishay. Amman lahu fihi haq'un. Yang dimaksud asaratun. Yaitu. Al-Infiradu Bishay. Ya. Sikap. Memonopoli segala sesuatu. Sikap. Memonopoli segala sesuatu. Menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu ini sifatnya am. Umum. Apa saja. Terutama terkait urusan-urusan. Ya, keduniaan dalam hal ini. Amman ya. lahu <tuh> fihi haqun. Yang segala sesuatu tersebut ada hak orang lain di situ. Ya. Yang di dalam urusan tersebut ada hak orang lain, tetapi dikuasainya ya, karena sikap egonya, sikap rakus, tomaknya, ya, kemudian dikuasainya. Maka ya. kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada satu masa ya. akan terjadi sepeninggalku nanti, yaitu Asaratun. Ya. Ada orang, pimpinan, penguasa, yang bersikap ya, atau berperilaku, ingin menguasai segala sesuatunya untuk kemudian menjadi milik pribadi. Qala ya. wa ya. umurun tun kirunaha dan urusan-urusan atau perkara-perkara tersebut, Kalian mengingkarinya. Perkara-perkara tersebut kalian mengingkarinya. Kalau kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Fama ta'murunah. Wahai Rasulullah, Bila memang terjadi seperti itu, Apa yang kau perintahkan kepada kami? Ya, artinya para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta bimbingan, ya, minta penjelasan ya, dari Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mengkhawatirkan keadaan dirinya, ya. khawatir bertemu dengan masa tersebut, bertemu dengan peristiwa itu. Sehingga, kalau sampai bertemu dengan peristiwa itu, para sahabat meminta bimbingan kepada Nabi, maksud meminta bimbingan agar selamat. Agar selamat ketika peristiwa itu terjadi. Ya, ketika keadaan itu benar-benar terjadi dan para sahabat menemuinya. Maka para sahabat demi untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Demi untuk menyelamatkan kehidupan akhiratnya, para sahabat minta bimbingan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa para sahabat bertanya, "Famatak murunah, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Di sini menunjukkan bahwasannya apa yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menuju kepada keselamatan, pasti akan menuju kepada keselamatan. Kata maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tuadun al-Hakka al-Ladhi 'Alaikum". Kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Watasalu ya. Nauwalah al-Ladhi Lakum. Dan kalian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi Hak kalian. Ya. Apabila ada. Milik kita yang dirampas misalnya. Kalian minta kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadith dari Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu anhu. Ya. Menggambarkan bagaimana. Situasi. Keadaan. Ya. Ya. Kondisi. Ya. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Dan kata Asyai ibn Uthaymin rahimahullah. hadis ini menunjukkan. Atau dalil. Atas nubuah. Nubuah itu Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi Yang mengabarkan. Sesuatu yang belum terjadi. Jadi ini menunjukkan. Nubuah kenabian Nabi. Kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya, berita, ya, menyampaikan sesuatu yang belum pernah terjadi, tetapi akan terjadi. Ya. Ini nubuah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ya, memberitakan bahwasannya. Sepeninggal beliau, salallahu alaihi wasallam, ala wa akan ada orang-orang ya, ya, penguasa ataupun pimpinan yang mereka itu memiliki sikap asaroh. Ya. Segala sesuatunya ingin dikuasai sendiri, monopoli, egois. Ya. Dalam keadaan seperti itu, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al wa memberikan bimbingan kepada kita ya. karena ya, kondisi yang dikuasainya itu asarotun ya, ya, ini bisa penguasa. Ya, kalau Ashyibnul Sayyidin Rahimahullah menjelaskan ini berkaitan dengan kekuasaan. Jadi yang bersikap egois, bersikap memonopoli, bersikap menguasai itu adalah penguasa. Nah, kalau diperoleh atau didapati hal yang demikian, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingannya. Ya. Nah, ini ya. sikap asaroh, ya. yaitu ingin merengkuh dunia. Menjadi miliknya. Ya. Maka kata Sheikh. Uh, kata Sheikhul Islam. Ibn Taymiyah. Rahimahullah. Ya. Ya. Dunia itu kan remeh. Kecil. Sesuatu yang hina. Ya. Ya. Wa amad dunya fa amruha haqirun. Ya. Kata Sheikhul Islam. Ibn Taymiyah. Rahimahullah. Adapun perkara dunia. Ya. Adapun keduniaan itu, perkaranya itu hakir. Remeh. Hina. Ya. Sesuatu yang tidak berharga. Wa kabiru ha Adapun sesuatu yang besar dari urusan perkara dunia itu sebenarnya itu kecil, hakikatnya kecil, remeh. Ya, orang mungkin melihat urusan urusan dunia itu besar, perkara yang sampai bunuh membunuh misalnya, padahal hakikatnya urusannya kecil. Ya. Ya. Dan urusan dunia itu bersumber atau berpangkal di dua hal. Wa ghoyatu amriha ya'udu ila riyasah Dan puncak daripada urusan perkara dunia itu itu akan berporos di dalam kembali porosnya itu pada urusan ar-riyasah wal mal. Riasa kepemimpinan, kekuasaan, dan harta. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah mengatakan demikian. Jadi ujung-ujungnya orang merebut kepemimpinan, ujung-ujungnya orang merebut kekuasaan, ujung-ujungnya orang ingin menjadi pejabat ini dan itu. Ujung-ujungnya apa? Nanti. Setelah mendapatkan riasa dunia. Itu sudah dikatakan oleh para ulama kita dahulu. Ya. Ujungnya itu. Nah. Maka kaitannya dengan hadis ini. Ya. Rasulullah s.a.w. sudah menyampaikan bahwasannya kelak sepeninggalku akan ada apa? Ya, para pemimpin yang egois. Ya, para pemimpin yang ingin memonopoli segala sesuatunya itu menjadi miliknya. Ya, ini ya, adalah sikap ataupun hal-hal yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah salallahu alaihi wa ala ahli wa sallam. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Ya. Faktornya banyak. Tapi diantara sebabnya adalah karena memang agama itu sudah ditinggalkan. Agama itu sudah ditinggalkan. Ya. Tidak lagi menjadi rujukan. Ya. Agama itu tidak lagi menjadi ya sesuatu yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya, ya, bahkan agama itu ya hanya sekedar menjadi kuda tunggangan untuk mendapatkan kepemimpinan, untuk mendapatkan jabatan, ya, kalau sedang butuh ya ya didekati masanya, ya, kalau sudah tidak butuh ya Ya, dirampas hartanya ya. dan seterusnya. Ya. Dan itulah yang dikatakan ataupun disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, riwayat at-Tirmidzi. Hadis sahih dinyatakan sahih oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza tabayya'tum bil 'ainah wa al-baqar wa rodiitum biz-zar'i al-jihad, sallat Allahu alaykum dhullan. La hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah disibukkan dengan jual beli yang berbau riba. Dan kalian sibuk dengan ya, peternakan. Kalian sibuk dengan pertanian. Artinya apa? Sibuk dengan urusan-urusan keduniaan. Kemudian kalian meninggalkan jihad. Dalam pengertian yang luas. Termasuk jihad dalam taulabul ilm. Sungguh-sungguh dalam taulabul ilm. Ya. Ya. Maka. Salatullahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian. Kehinaan. Akan menimpakan kepada kalian. Kehinaan. Ketika dunia itu menjadi. Segala-galanya. Dan jihad ditinggalkan. Ya. Maka Allah timpakan kehinaan itu kepada. kaum muslimin. Na'udzubillah. La ya. yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan dicabut. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kalian. Kembali kepada agama. Jadi pokok pangkalnya adalah kembali kepada agama itu adalah merupakan perkara yang akan mengangkat derajat muru'ah kaum muslimi. Ya. Dan sebaliknya sikap meninggalkan agama justru akan mendatangkan kehinaan kepada kaum muslimi. Ya. Meninggalkan agama dan sibuk dengan urusan-urusan. Keduniaan. Nah, ini yang menjadikan ya, kaum muslimin akan diliputi dengan berbagai kehinaan. Karenanya ya, ketika muncul orang-orang atau penguasa atau pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Entah dengan cara korup misalnya. Ya. Entah dengan cara berbuat dolim. Menguasai harta-harta rakyatnya. Ataupun yang lainnya. Ya. Maka. Ya. Nabi SAW memerintahkan kepada kita. Ya, dengan kalimat itu. al-haqqo al-lazi alaikum. Ya. Kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Ya. Apa itu? Yaitu untuk asmau watooah, ya. untuk mendengar dan taat ya. dalam dalam kondisi ya, pemimpin egois mementingkan dirinya sendiri, tetapi tidak boleh sampai melepaskan ke taatan. Ya. Ini sebenarnya pedoman ini hadis ini ya, tepat ini kita kaji karena ini tahun politik. Ya, kita harus punya bekal. Ya. Kan tahun politik ini banyak sekali. Ya, yang membongkar-bongkar aib penguasa itu kan nah, sehingga yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Oh, nah, ini bagaimana sikap kita? Ya. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tu adunal haqqo alladhi alaikum ya. Kita tetap ya, Memberikan ya, Ketaatan Tetap menunaikan Ketaatan Kepada Waliul Amr Dalam hal yang ma'ruf Dalam hal Perintah-perintah yang Ma'aruf. Ya. Dan selebihnya yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak kita yang mungkin dirampas ya, atau tidak ditunaikan, ya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Watasalu Naulaha Alladilaku". Engkau minta kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala ada hak-hak kita ya, yang kemudian ya, tidak dipenuhinya atau bahkan hilang, ya. maka kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu, Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kemudian lantas ya. ya. memberontak. Ya. Tidak lantas kemudian ya. demonstrasi misalnya. Tidak lantas kemudian ya. mengumbar aib, menguasa di depan umum. Tidak. Ya. Tetapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bimbingan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Sangat berbeda sekali dengan keadaan zaman sekarang. Iya. Ya. Sedikit saja haknya tidak ditunaikan apa? Diprovokasi masa itu untuk demo. Iya kan? Oh buruh menuntut gaji misalnya kan begitu kenaikan upah nah, itu kan menyangkut hak betul tapi cara menyampaikannya bagaimana? cara menyampaikannya dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh agama ya. memanfaatkan tanggal 1 Mei sebagai hari buruh internasional untuk mengerahkan masa dalam rangka apa menuntut hak katanya ya. menuntut hak dalam hal ini kenaikan upah UMR-nya yang minta diroba ya. sesuai dengan kehendak mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian membimbing kita. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita untuk minta kepada, minta kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hadis yang berikut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. Ini kaitan hadis. Kenapa ditempatkan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah ya, berkaitan dengan apa? Ditempatkan di dalam bab babus sober. Ya. Karena memang Rasulullah saw memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Ya. Memerintahkan kita untuk bersabar ketika menghadapi Kondisi ya, keadaan di mana penguasa, pemimpin, atau orang-orang pada waktu itu hanya sibuk dengan egoisme. Sibuk ya, dengan sikap-sikap yang memonopoli untuk kepentingan pribadinya. Nah, jadi, apa yang mereka urus itu hanya sekedar dunia. Kita jangan sampai ter, tertipu. Ya. Apa yang mereka rampas, apa yang mereka raih, itu sekedar dunia. Jangan tertipu kita. Ingat, kata Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, dunia itu apa? Hakirun. Remeh. Hina. Ya. Hmm. Orang lain menganggap itu besar. Tapi hakikatnya apa? Sogir. Kecil masalahnya. Ya. Kecil masalahnya. Ya. Mau dibuktikan? Bisa. Nanti kalau sudah meninggal dunia. Harta kekayaannya. Yang sebesar apa? Mau dibawa ke liang kubur? Tidak ada. Tidak ada harta kekayaan yang dibawa itu. Kecuali kain kafan. Ya. Dan yang akan menyertai. Si mayit. Amalnya. Amalnya. Ya. Nah, kalau kita memiliki dunia. Dunia yang hakikatnya milik kita. Itu adalah dunia yang kita salurkan di jalan Allah SWT. Ya. dunia harta yang kita miliki yang hakikatnya milik kita yang sebenarnya adalah yang disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya. maka kalau kita mempelajari agama kita tidak akan tertipu ya. uang kita simpan kalau kita meninggal ya ditinggal tidak akan bisa menyertai kita ya. Kecuali kalau kita berwasiat, nih, nanti kalau saya meninggal dunia, uang yang ada di sini, tolong disalurkan ya. Untuk fakir miskin, ya, untuk dakwah salafiyah, untuk ya, pendidikan anak-anak yatim, tolong. Itu nanti harta itu yang akan menyertai. Ini hakikat dunia. Jadi jangan kita kemudian terkesima melihat orang. Masya Allah. Rumahnya bertingkat tujuh ke atas. Bertingkat lima ke bawah. Mengalahkan undur-undur. Jangan terkesima. Kecuali nanti harta-harta itu. Ia ya. ya, nafkahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Baru ya. Semoga diterima amalnya Menjadi amal kebaikan bagi dirinya ya. Tapi selama harta itu hanya Disimpan ya. Tidak disalurkan Ya Fisa bilillah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru harta itu nanti akan menjadi beban kita. Beban kita di akhirat. Ya. Masalah umur akan ditanya untuk apa? Dihabiskan. Kan gitu. Masalah kesehatan akan ditanya. Satu pertanyaan saja. Tapi dalam berkaitan dengan masalah harta. Dua pertanyaan. Dari mana harta itu? Dan. Digunakan untuk apa harta itu? Dua pertanyaan. Berat kan? Ya. Berat tidak? Berat. Dari mana? Dari satu yang halal. Nah, lolos. Untuk apa? Nah ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ya, untuk apa ini kan kalau untuk visabililah, wah ini saya capek-capek cari uang kok malah enak saja disalurkan untuk infak ini itu. Saya lagi, saya lagi yang diminta. Emangnya enggak ada orang kaya yang lain? Ya ada, banyak kaya orang itu. Orang kaya banyak. Ya, yang kaya orang juga banyak. Ya. Ini kan menyangkut keikhlasan kalau sudah demikian, menyangkut keikhlasan. Maka ya, ya, terkait masalah dunia ini ya, banyak ya, yang tergelincir, ya, banyak yang terkesima ya, yang dikiranya dunia itu nanti akan membahagiakan dirinya. Padahal ya, dunia akan menjadi wasilah yang bisa membahagiakan dirinya manakala dunia itu disalurkan untuk ya, sesuatu yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini ya, berkaitan dengan sikap yang harus kita perbuat manakala keadaan ataupun kondisi zaman sepeninggal Nabi SAW lahir atau muncul penguasa, pemimpin, orang-orang yang mereka Egois hanya mengumpulkan harta itu untuk diri mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan keadaan yang seperti ini. Kalau yang bersikap egois tersebut memonopoli segala sesuatunya adalah berkaitan dengan wulatul umur. Penguasa, pemimpin, maka bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap harus sama wata'ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man attani faqad ata Allah Ya Barang siapa yang menaatiku menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh ia telah menaati Allah Wa man 'ashani faqad asallah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, bermaksiat kepada Rasulullah SAW, maka sungguh ia telah bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man 'asa amiri faqad asrani. Barang siapa yang menaati amirku, penguasa, maka sungguh ia telah menaati aku. Menaatiku dan barang siapa yang bermaksiat ya, kepada Amirku, penguasa maka sungguh ia telah berbuat maksiat ya, kepada kepada diriku. Ya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, riwayat. Al-Bukhari, Muslim dan yang selainnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala al-mar'il muslim as-sam'u wa taah fi ma ahabba wa kariha illa ayyumira bima'siyatin." Ya. Fa in umira bima'siyatin fala sam'u wa, -sam wa la ta'ah. Ya. atas setiap diri Muslim. Hendaklah ia as-sam'u wa-ta'ah. Hendaklah ia mendengar dan ta'at. Ya. Fima ahabba wa kariha. Mendengar dan ta'at terhadap apa yang ia sukai dan apa yang ia tidak sukai. Ya. Karena terhadap penguasa itu kan kadang-kadang ada sesuatu yang disukai, ada yang tidak disukai. Ya, sifatnya itu ada sesuatu yang disukai dan ada yang tidak disukai. Ya. Maka baik yang disukai ataupun tidak disukai, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap harus as-sam'u <tuk> wat Ya. Illa ay yu maksiatin kecuali kalau penguasa itu memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya. <tuk> kecuali kalau penguasa itu memerintahkan kepada kemaksiatan ya. diperintah ya. ikut untuk mensukseskan pesta demokrasi jelas ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala kita tidak menaati ya. tidak menaati Terlebih, tidak dipaksa. Ya kan? Apa dipaksa? Tidak kan? Harus nyoblos. Harus datang ke TPS. Dipaksa. dadak Didatangi rumah-rumahnya oleh tentara misalnya. Bawa senjata. Keluar. Masuk TPS. Ada begitu? Tidak ada. Ya. ya. Tidak ada seperti itu. Kenapa demikian? Ya karena itu memang haknya warga negara. Kalau hak itu mau ditunaikan atau tidak ditunaikan, ya terserah yang punya hak. Nah karena kita mengetahui itu adalah sesuatu yang bukan yang ma'ruf, kita tidak menunaikan. Ya, tidak menunaikan dan tidak dipaksa. Kecuali dipaksa kalau tidak menunaikan disakiti dibunuh misalnya itu lain perkara ya, mukroh karena dipaksa tapi ini tidak dipaksa tidak apa cuman karena ditakut takut oleh setan nanti kalau nggak nyoblos bagaimana kalau pemimpin nasrani yang, yang itu jadi nah, itu kan di, di, ditakut takut sama setan nah, kalau kita nyoblos berapa sih jumlah suara kita apa mempengaruhi Ya. Kan begitu nah, Kita yang sudah mengerti ya Jangan seperti orang yang belum mengerti Harus berbeda sikapnya Harus berbeda perbuatannya Antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu tidak sama Kan begitu ya. Jangan orang yang berilmu seperti orang awam ya. Melakukan perbuatan seperti orang awam Justru orang awam itu yang harus dibimbing oleh orang yang berilmu. Ya. Ya. Cuma kalau kita mengajak orang lain ya, dengan bahasa-bahasa, tidak boleh nyoblos, tidak boleh ini. Kita kena pasal. Ya. Kita akan dianggap sebagai orang yang menghasut. Kena pasal. Ya. Oleh peraturan negara. Maka itu jangan Kita lakukan. Ya, tapi untuk diri kita minimalnya untuk diri kita, karena kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu, ya, bahwasanya itu perbuatan yang tidak ada dasar dari agama. Kita keluarga kita kita selamatkan, ya, kita selamatkan. Ya. Ini terkait dengan penggunaan hak. Sebagai warga negara. Jadi jangan per, jangan kemudian kita merasa. Wah nanti. Ya mungkin saja ada sedikit resiko. Ya Pak lurahnya tahu. Wah ini enggak nyoblos. Nanti pas ngurus KTP. Agak dipersulit. Ya kalau agak enggak apa-apalah. Ya. Anggap saja itu untuk melatih kesabaran kita. Gitu. Ya, tapi seperti itu keadaannya. Ya. Nah, insya Allah, ya. nah. yang seperti itu adalah sesuatu ya. yang negara pun sebenarnya mentolerir. Ya, mentolerir. Ya, kenapa mentolerir? Kalau misalnya kita tidak ikut mencoblos ya karena sudah faham itu adalah bahagian dari hak warga negara. Adapun masalah hak mau digunakan atau tidak itu urusannya masing-masing pribadi-pribadi yang menggunakan atau tidak menggunakan pribadi-pribadi e, yang memiliki hak tersebut. Nah, disinilah mungkin kita yang perlu difahamkan kita jangan tak. Itu saja. Cuman karena ada kadang-kadang, uh -kadang, oh, nanti ditakut-takuti, ya, ada petugas, ya kem timmas datang, enggak apa-apa datang. Suguhi kopi, teh manis, diajak ngobrol. Panjenengan kok enggak ikut nyoblos? Ya tidak, Pak. Saya tidak menggunakan hak saya. Ya tapi jangan kemudian tidak menggunakan hak lantas petantang-petenteng di depan TPS, ya tidak boleh juga bolak-balik naik motor sana, naik motor sudah tahu tidak nyoblos kok malah pasang aksi itu pun bukan cara yang santun bukan cara yang benar seperti itu ya. nah ini ya, dalam hal perkara yang ma'ruf ya yang kita ya, kita tunaikan ya. Maka kata Nabi SAW, alaihi wasallam fala sam'a illa ayyu marbima'siyatin. Maka tidak boleh mendengar kecuali apa? Fa in umir bima'siyatin fala sam'a. Apabila penguasa itu memerintahkan kepada yang maksiat, maka jangan mendengar. Ya, illa ayyu marbima'siyatin ya kecuali diperintah untuk maksiat ya tidak uh, apa apa fi <fima> ahaba wa kariha illa ayyumaru bi maksiatin ya. baik kita ini suka kepada penguasa itu ada yang kita sukai atau ada yang dibenci maka kita tetap sam'u wa ah, mendengar dan taat illa ayyumaru bi maksiatin kecuali kalau penguasa itu memerintahkan kepada maksiat Fa'in umi Robi maksiatin, fala samawala to'ah. Apabila diperintah untuk menunaikan maksiat, maka jangan mendengar dan jangan menaatinya. Ini bimbingan Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam terkait dengan ketaatan. Nah, apalagi misalnya penguasa ataupun pemimpin ataupun orang ya, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai afarobun. Dia egois. Ya. Dia mengumpulkan, menumpuk hartanya dan lain sebagainya. Dengan kekuasaannya itu. Nah, itu bukan urusan kita. Jangan lantas kemudian. Gulingkan. Ya. Jangan kemudian berontak. Ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Karena. Karena. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang atau pemimpin atau penguasa itu urusan dia tanggungjawab dia di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Adapun kewajiban kita ya, untuk menunaikan hak penguasa tetap harus kita tunaikan. Apa itu hak penguasa dari rakyatnya wa ta'ah. Mendengar? Dan taat, itu yang tetap kita tunaikan. Adapun urusannya penguasa itu, dia melakukan korupsi, dia melakukan ini dan itu. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Ya. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Nah, kecuali kalau kita mau menasehatinya dan kita mampu untuk menasehatinya. Bagaimana caranya? dituntunkan di dalam agama dalam sebuah hadis Nabi saw ya, yang disahihkan oleh Syeikh Nasiruddin Al Albani rahimahullah hadis dari hadis Ruwaid ibnu Abi Asim ya, kata Rasulullah saw man aroda ayan soha li zi sultanin fala yubdihi ala Barang siapa yang menginginkan menasehati Barang siapa yang ingin menasehati. Penguasanya. Pemimpinnya. Ingin menasehati. fala yubdihi Maka jangan sekali-kali menasehatinya itu dengan cara ya, di tempat terbuka. Ya. Jangan dengan cara demonstratif. Jangan dengan dipublikasikan. Ya. Kalau ingin menasehati. Ya. Bahasanya orang sekarang mengkritisi. Ya kan? Nah. Tidak boleh di depan publik, di depan umum. Qala ya. walakin <tik> yakhudu biadihi fayakhlubih fa'in qabila minhu fazaka wa'ila kana qad adda allazi alayhi. Ya. Maka hendaklah ia tunaikan nasihat itu dengan cara mengambil tangannya. Ya. Kemudian di tempat yang tersembunyi. Ya. Maksudnya diambil tangannya artinya tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain. Ya. Di tempat yang tersembunyi. Ya. Tidak boleh dipublikasikan. Ya. Kalau penguasa itu menerima nasihat kita. Itulah yang kita harapkan. Ya. Seandainya penguasa itu tidak melaksanakan nasihat kita. Qad addalladhi alaih. Maka engkau telah menunaikan tugasmu. Apa itu? Al-amru bil-ma'ruf. Engkau telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sudah tugas kita cuma itu ya tugas kita cuma itu ya nah. jadi tidak boleh dengan cara demonstratif ya. menasehati penguasa sudah disurati tapi suratnya muat di medsos ya sama saja namanya membuka aib Ya, sama saja dengan membuka aib. Penguasa. Nah, Oleh karena itu. Ya, tuntunan Islam itu sungguh penuh dengan rahmah. Ya. Yang namanya penguasa. Dia adalah manusia. Bisa salah, bisa benar. Karenanya ketika salah. Islam tidak menutup saluran untuk menyampaikan nasehat. Ya, karena dia manusia, perlu dinasehati. Ya. Nah, Islam membimbing cara menasehatinya. Cara menasehatinya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan cara yang tidak dipublikasikan. Dengan cara yang tidak perlu orang lain tahu. Ini yang dibimbing di dalam agama kita. Ya. Boleh kalau kita mampu bikin surat. Kepada siapa? Pemimpin siapa? Bikin surat. Ya. Ya. Dikirimkan. Sudah. Ya. Itu tugas menyampaikan Amar Ma'ruf Nahimungkar. Ya. Ya. Mau ke presiden... Ya, mau ke menteri ya mau sampai ke tingkat Pak RT misalnya boleh tetapi jangan sampai kemudian surat yang kita tulis itu dipublikasikan ya karena apa menasehati ya penguasa menasehati pemimpin ya itu harus tetap dijaga adabnya karena kalau sampai dipublikasikan berarti Dibuka aibnya. Dan itu tidak boleh. Jangankan aib penguasa. Aib diri kita antar kita saja kan tidak boleh. Dibuka sembarangan. Ya. Apalagi aib penguasa. Yang kewibawaan dia harus dijaga. Kehormatan dia harus dijaga. Ya. Sebab apa? Kalau kewibawaannya jatuh. Kehormatannya jatuh. Apa yang diperintahkan oleh penguasa tidak akan lagi didengar oleh rakyatnya. Nah, kalau penguasa sudah tidak didengar oleh rakyatnya. Ya, bisa berbahaya untuk stabilitas negara. Nah, jadi. Ya, walaupun dalam keadaan. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wa ala aluh wa sallam. kelak. Sepeninggalku nanti akan ada penguasa, pemimpin yang rakus, yang memonopoli, yang egois, mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, mengumpulkan dunia untuk dirinya sendiri. Ya. Dan urusan-urusan tersebut, perkara-perkara tersebut kalian ingkari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kita. Untuk tetap ya, melaksanakan apa yang menjadi hak penguasa. Ya, kita tetap melaksanakan hak yang diwajibkan kepada kita, yaitu apa? Melaksanakan hak penguasa untuk didengar dan ditaati. Ini bimbingan Rasulullah, Salallahu Alaihi Wasallam. Adapun urusan dia mau korupsi berapa triliun, ya mau nelan gunung salak misalnya ya itu bukan ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala adapun bagi kita ya tetap asamau wa ta'ah ya, ini perkara ini satu perkara ya, dan dilarang untuk kemudian memberontak ya kita lihat bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, walaupun hak-hak beliau ya, sebagai seorang ulama. Ya, ya, beliau dipenjara. Ya, dipenjara melewati tiga penguasa. Pergantian tiga penguasa beliau tetap di dipenjara. Ya, tetapi apa yang beliau ya, perbuat ya. Beliau tidak menyuruh orang untuk memberontak. Ya. Ya. Disebutkan bahwasannya. Para fukoha Baghdad. Berkumpul dan datang kepada Imam Ahmad yang ada di dalam penjara. Ya. Para fukoha Baghdad ini menyampaikan kondisi. Ya, terkini pada saat itu kondisi terkini di mana penguasa memaksakan kepada seluruh rakyatnya untuk meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk kemudian setelah para fuqaha itu bicara di hadapan Imam Ahmad rahimahullah ya Disebutkan di sini, فَنَظَرَهُمْ فِي ذَلِكْ Maka Imam Ahmad melihat kepada para fukoha Baghdad. Ini para fukoha ini orang-orang berilmu. Bukan sembarangan. Ya. Yang datang ke hadapan Imam Ahmad ini orang-orang berilmu. Ya. Ya. Maka Imam Ahmad memandang mereka. Kemudian menasehati mereka. Menasihati mereka. Apa nasihatnya Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullah. Alaykum bil inkari fi qulubikum. Hendaklah kalian ingkari dengan hati. Kalian. Kondisi negara pada waktu itu. Seluruh rakyat. Ulama. Semuanya kaum muslimin. Dipaksa untuk meyakini apa? Al-Quran itu makhluk. Nasihatnya Imam Ahmad apa? Ya. Alaykum bil inkari fi kulubikum. Ya. Hendaklah kalian ingkari dengan hati kalian. Kenapa tidak diingkari dengan lisan? Kan dalam hadis disebutkan, tidak? Ya. Apabila melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Apabila tidak mampu, robah dengan lisan. Kan gitu. Para fukoha, para ulama mampu dengan lisan menjelaskan. Tapi Imam Ahmad tidak memerintahkan ya, dengan lisan. Tetapi apa? Biinkari fiqlubikum. Ingkari dengan hati kalian. Kenapa demikian? Karena kalau mengingkari dengan lisan, mafsadatnya akan besar, lebih besar. Ya. Mungkin mereka akan ditangkap, mungkin mereka akan dibunuh, mungkin mereka akan dipenjara, dan seterusnya. Tapi ingkari saja dengan hati. Kenapa Imam Ahmad kemudian tidak membiarkan? Karena ini bukan yang ma'ruf. Ya. Penguasa ini memerintahkan bukan sesuatu yang ma'ruf. Maka diingkari. Ya. Memang taat dan patuh kepada penguasa, tetapi ketika penguasa memerintahkan Ya. Untuk meyakini, ya. ya. Al-Qur'an itu makhluk, ini bukan sesuatu yang ma'ruf. Maka harus diingkari. Nah, cara mengingkarinya tidak dengan lisan. Karena akan membahayakan ya. Membahayakan stabilitas juga akan membahayakan mungkin akan terjadi berbagai ya. ya ketidak ya ketidaknyamanan dan seterusnya ya. maka nasihat Imam Ahmad rahimahullah alaikum bil inkari fi qulubikum luar biasa nasihatnya. ini pendidikan kalau sekarang ada ilmu politik ini ilmu politik tingkat tinggi di mana Imam Ahmad bisa di dalam penjara bisa membaca situasi kondisi negara dengan nasihatnya seperti ini, ya. luar biasa. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, walatkhla'u yad dan mintohah dan jangan kau lepaskan tanganmu dari ketaatan, luar biasa. Di satu sisi harus mengingkari, mengingkari apa? Perintah yang tidak ma'ruf. Di satu sisi, tidak boleh melepaskan ketaatan. Dalam hal yang ma'ruf tentunya. Ya. Subhanallah. Cerdas luar biasa. Ini ulama membimbing umat itu demikian. Ya. Ya. Membimbing umat ini demikian. Ya, tidak seperti sekarang ulama. Takbir. Takbir memprovokasi terus, ya, jadi masanya diprovokasi terus untuk, ya, melakukan perlawanan kepada penguasa. La haul wa la quwwata illa billah. Imam Ahmad lihat, ya, adem sekali. Jadi ulama itu meredam. Coba, kalimat berikutnya. Qala, ya. wala tasyukul asal muslimin. Dan jangan engkau patahkan tongkat kaum muslimin itu. Artinya kepemimpinan itu jangan sampai dirobohkan. Karena kalau kepemimpinan, kekuasaan itu dirobohkan, chaos, yang susah siapa? Yang susah rakyat. Ya. Kita jangan berpikir rakyat yang punya rumah, rakyat yang mapan kehidupannya, rakyat kecil ini yang untuk makan saja hidupnya masih mencari makan saja masih susah. Ya. Kata Imam Ahmad rahmatullah berikutnya walat asfikud dima akum wadima al muslimina maakum. Dan jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian. Ini kepada fukoha ini. Ya. Imam Ahmad memberi nasihat kepada para fukoha. Bukan orang sembarangan ini. Jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian. Ya. Ya. Dan darah-darah kaum muslimin yang bersama kalian. Luar biasa. Para fukoha ini kan punya pengikut kan? Ya. Punya murid-murid, punya Ya kalau sekarang santri lah begitu, jangan sampai tumpah darah darah dirimu, darah orang-orang ya, yang mengikuti kalian. Wan du fi akibatil amrikum dan perhatikan, pikirkan ya, akibat dari perbuatan kalian. Luar biasa. Ya, nah sehat imam, ahmad rohimullah. Jadi meredam. Ini para fukoha ini sudah gergeten ini. Imam Ahmad ini banyak pengikutnya. Kalau dikerahkan semua. Ya. Bisa gak dikerahkan? Bisa. Tapi akan terjadi pertumpahan darah. Akan terjadi mafsadat yang lebih besar. Dan Imam Ahmad tidak ingin seperti itu. Maka dinasehati mereka. Dinasehati para fukoha Baghdad ini. Ya. Jadi pemimpin umat ini meredam. Ya, menenangkan masanya. Ya, tidak memprovokasi. Tidak memanas-manasi. Ya, sehingga kemudian apa? Mereka bangkit. Ya, mereka korup. Mereka ini dan seterusnya. Ya, nah, dibuka aib. Ya, yang demikian ini bukan bimbingan Islam. Ya. Inilah ya, beberapa hal yang berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya bahwasannya meskipun penguasa, meskipun pemimpin ya, memiliki sikap-sikap yang negatif, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kemudian Ya, mematahkan tongkat kaum muslimin, kepemimpinan dari penguasa tersebut. Sebagaimana diistilahkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Ya, tetapi tetap as-sam'u ta'ah, tetap mendengar ta'at dalam hal yang ma'ruf. Adapun dalam hal yang menyelisih syariat, ya, kalau kita bisa menghindari, menghindari dengan cara yang baik. Dengan cara yang tidak menimbulkan mafsadat yang lebih, besar ya harus di harus diperhatikan yang demikian. Jadi menghindari sesuatu yang tidak ma'ruf itu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang ya, cantik elok sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadis Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu wallahu a'lam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh